Wa mala'ul uhulan padha ngebeki sama malaikat ing kanti Nabi bil khini sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifatin Nabi urito, isridho bekasané Allah Subhanahu wa ta'ala sauseti bedel dipenuhi dengan hikmah. Waaadul anpo dombalet no soporomalekat bu eng nabi ilamakan himaring posisi nabi walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua semua tentulah kecuali hadus syaitan kali itu dibu dibuang yang buruk dibuang dibuang ini hadus syaitan fakoh mamong kau cuma neng atuk soal nabi ibu sawal oleh cuma neng sawian apa rata itu apa sawian kali sesuai mana utuh mana hilawa sawian mana woh utuh maneh kama kowe dene perkara kanak-kanan sapa nabi maksude kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawian sawata taswiya itu semuanya kembali semua suai semua utuh semua faqalat maka sapa malaikatu para malaikat ya habibar rahman he wong sing disayangi Allah sing rahman lawalimtal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah berarti Halimah itu menyaksikan semua makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, "Ya Habibar Rahman, law alim ta ompo ngerti sira mak ing perkara yroda kang den kersakna apa magika klan sira malal khairi saking kaapian. La aruf tae ngerti sira kodro manzilika ing in alal khairi ngala ana ing atase wong liya. ya Rasulullah kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah." untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Faham nggih iku okay? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti di-descend bahwa derajat kamu jauh di atas yang la, yang lain. Wastat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wasururan nggih lan sami senenge wagajatan nan sinare wa nuron ki bahid manane ki sinar wa nuron Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nger. Boleh kalau boleh beli materi ciri utama engselah, itu gampang senang merkam merengut paling tak bukti rapati rido be kodok kota. Ini semua ciri utama engselah, wasdatta farohau, wasurura, wabahjatou, wanora. Ya Muhammadu ya Muhammad, absir senengosirah. Fakon nusirat mengkot teman-teman dan gelar filka inat ing alam raya, Abu alam ulumika, Abu bendera bendera elmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima elmu. Ingat tu samaanget. Teng Amerika, Teng Eropa, Teng Pundi-Pundi ini, semuanya ada Nur Muhammad. Semuanya ada Nur. Sampai Bayangno kan? Kanji Nabi tiang Mekah. Zaman Rizik, Rana Wia, Rana Tilpun. Itu zaman 1500 Masehi. Iku di Indonesia masih ada Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan Nur Islam. Paling sekarang ini tu, nyosing daerah Islam, Jawa Tengah dan Korea Utara. Noah, Korea Utara, itu diaasingkan. Sekarang tu, Pangeran Ketok Islam Keramat, negara yang menolak Islam tu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam, dianggap negara maju, karena dianggap toleransi. Apa? Di Fatikan tu sekarang ada masjid di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya anu jenenge Barok ya Barok iki lho. Cara mondoke jenenge ya Kang Barok iki. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Baroka itu. <laughs> itu dia ketika apa ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Wong ditulis Barok. Famileté si Itu Pangeran. Sak ndunung. Bahkan sekarang di di McGill itu, Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non Muslim ketika mereka ngertilik rentenir ngertilik riba ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam sehingga sekarang Alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa bank syariah ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa syariah sistem apa syariah Karena tetap orang beda nih. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya, kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem bank itu ya yobati tapi bisa berhenti. Ya bati tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta. Wah harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Loh ini saya pernah ketemu lo, bank muamalat di Jogja yang, yang bagian Jogja. Kebetulan Nah, itu caranya begini. Kamu kan enggak punya uang. Jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi Minawalil al-amri 110 juta, cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya, meskipun belum lunas, meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Faham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau ndak ya terus, jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjem namanya, najem, apa, nyigel ya Tapi tetap berhenti di. 110. Laban ya tetap hati karena dari awal dia ngambil tadi 10 juta. Tapi enggak bisa melanggar itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena enggak bisa naik lagi apa? Gak bisa naik lagi. Tapi ya tetap hati. Tapi enggak bisa Nah, selama ini kritiknya orang kafir kan inamal bu, misl riba kalau bunga ngambil laba. Jual beli juga ngambil laba Tapi perbedaannya sebenarnya ada Kalau laba berhenti, kalau bunga ada Nggak berhenti Nah ya, nanti misalnya kok orang ini Nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi Ya tetap 110 Nanti banknya dibatalkan apa Dibatalkan, kalau ini terjual ya Uangnya dia yang 80 dikembalikan Jadi nanti kalau nggak selesai Ya banknya diikolah di Jadi tetap ada bedanya makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas apa ekonomi Islam termasuk ya ekonomi syariah seperti jadi emang ya, tapi ya terlalu ada yang merokokasi rona beda Ya bedanya tadi bisa berhenti apa bisa berhenti wewang amati lah jari-jari, umkrono nanti konsultasi kalian karena ya kita di kepentingan ya tadi di Amerika di Eropa ini ya biasa ada diskusi kemudian Ya mereka mengakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba. Karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank lah, bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100 ribu per bulan. Itu setiap satu tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal enggak mesti yang kredit ini kelar bayar. Tapi perasaannya? Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang collab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir. Ada orang utang kamu 1 juta. Tiap bulan nambah 100 ribu. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1 juta 300. ,000. Bulan ke enam 1 juta 600. ,000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati. Gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya. Belum pastinya nyata. Beda nah, dengan akad Islam, akad Islam sudah Ya tadi be. Akadnya B, jadi kalau ada orang Ingin kredit mobil Ya ingin kredit mobil, bank itu Belikan mobil itu, jadi bank mu'amalat Misalnya kamu ingin innova, ya dibelikan innova Innovanya dibeli dulu, dari dealer Dibeli sama bank mu'amalat 300 juta, terus dijual Ke kamu 350 juta Paham ya, terus Kamu sanggupnya bayar, nyicil Tapi tidak akan melangkai itu Makanya gak ada, ya akan melangkai itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu gak bisa ngelunasin ya dibatalkan. Terus kamu di? Dikembalikan. dikembalikan. Nah tapi kalau riba kan gak apa? Semakin gak bisa nyorong nah itu. Jadi atafam mutu'afa. Itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu gak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil Terus kamu Sebagai pembeli Terus dengan harga seperti itu Terus bayar itu nyicil. Nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun Ya tetap 110 tadi nyicil, Misalnya terus duit-duit 110 Ya dibayarkan ya tetap 110 Memang jual beli Sampai 3 tahun ya tetap 10 Waribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110 Nah itu bedanya makanya Zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka inamal bai'u misl riba. Terus Allah hentikan wa halal wal da wa haram riba. Artinya kalau be, itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa Berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah, ada ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di Ya sudah di seluruh dunia ada dulu profesornya Jeni Abdul Mannan orang Bangladesh yang termasuk dapat uh, apa itu Oscar itu orang-orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu jadi apa jadi ya uh, karena tadi apa itu dianggap lebih realistis karena selesai apa selesai, selesai. Itu makanya harus dibedakan apa ya tapi tadi ya itu tentu enggak enggak sempurna ya masih ada kritik masih ada tapi kan ada ikhtiar apa